Inti Mat punya cerita dengan judul Merah Delima kiriman dari Wahyu Subuh Meraujerjo Bojonegoro mendapatkan merah delima dari almarhum tetanggaku kehidupanku berubah tidak seperti biasanya bukan masalah rezeki atau apa tetapi terkadang aku bisa melihat kehidupan lain atau makhluk tak kasat mata awalnya aku tidak tahu kalau aku sering diajak berinteraksi oleh mereka padahal aku tidak pernah berpuasa seperti geni atau apapun itu untuk mempelajari sebuah ilmu. Tetapi semua terjadi begitu saja. Terkadang di beberapa jalan di tempat yang sama, aku sering dipanggil atau disapa oleh seseorang. Jika sendirian biasanya aku selalu membalas lambayan tangan atau klakson saja. Karena aku kalau berkendara hanya fokus pada perjalanan dan kendaraan di sekitarku tentunya agar selamat dan tidak terjadi apapun. Tetapi jika berboncengan dengan temanku, mereka biasanya menegurku. Wahyu, Ya, jawabku sambil melambekanku. Lalu temanku bertanya, Anak apa, Yuh? Sapa yang buat sapa? Tak mau buat sapa yang nyoboh aku. Bawa anak sapa-sapa, Ngeril. Ket mau aku merhati no jalan karena senyap awak mula. Waktu ketika aku sendirian dan melewati jalan itu lagi, aku disapa lagi, lalu aku berhenti dan aku dekati. Aku sangat kaget dan takut ketika aku melihat sesosok yang wujudnya sangat menyeramkan. Tetapi di dalam hatiku, seperti dorongan-dorongan dorongan yang seolah-olah menenangkanku supaya tidak merasa takut. Dan aku tidak tahu dari mana datangnya perasaan itu. Setelah aku tanya, ternyata dia adalah penunggu sebuah pohon di situ. Di saat aku mengunjungi proyek bangunan garapan perusahaan tempatku bekerja, aku juga pernah bertemu hantu yang ingin ikut kerja di proyek. Mas, aku tak malu kerja ya. Nah, ini yang kerja menunggu. Nah, iya carane sampehan kerja. Wes, gini baik berhubung aku jarang memilih proyek mergoh pegawaian kuliahnya Aka? awakmu mandoriwai tukang-tukang dan kerja gak sampai nak diweng aku tak payah dulu Setiap aku mengunjungi proyek, aku melihat dia mengawasi para pekerja-pekerja seolah-olah dari sungguhan. Tetapi ada para pekerja bilang padaku, kalau mereka tidur waktu istirahat, sering merasa ada yang mencolek dan terkadang menggelitik kaki mereka. Sampai akhirnya mereka kalau istirahat sering nongkrong di luar bangunan karena takut. Tetapi di waktu kerja, tidak pernah ada kejadian yang aneh. Aku juga pernah melihat hantu di pinggir sungai yang siang malam kerjanya selalu memancing dan tidak pernah dapat ikan. Ada juga yang pernah titip pesan untuk keluarganya padaku. Ada juga yang menitipkan benda pusaka yang katanya suatu hari akan diambil pemiliknya dan dalam beberapa bulan pemiliknya datang mengambilnya padaku. Di saat aku melewati sebuah lapangan atletik di sebuah daerah yang tidak usah aku sebutkan, di sana aku melihat sesosok hantu yang berpenampilan banyaknya seperti aku. memintaku untuk meniupkan peluit layaknya perlombaan lari sungguhan. Lalu aku pegangi sebuah tali rafia seperti layaknya garis finish dan setelah melewatinya dia menghilang. Tetapi aku tidak selalu bisa melihat hal-hal seperti itu. Adal kalanya aku juga hidup normal seperti orang biasa. Pengalaman yang paling berkesan adalah saat aku pernah memasuki sebuah kampung. Yang penduduknya adalah orang yang sudah meninggal atau bisa disebut kampungnya orang mati. Awalnya, aku dalam sebuah perjalanan pulang menaiki motorku di sebuah jalan desa di Bojonegoro ini. Saat melintas aku merasa ada yang aneh. Jika aku perhatikan, aku sama sekali tidak mengenal daerah tersebut. Dan beberapa kali aku melihat orang yang jalannya seperti berteleportasi mereka. Setiap langkah menghilang lalu tiba-tiba sudah berada jauh di depan. Kita ngomong poyok? Tanyaku sambil penasaran. Di sana rumahnya ada yang bagus, ada yang jelek, seperti kampung pada umumnya. Di perjalanan aku dipanggil oleh seseorang. Wayu! Aku langsung berhenti dan melihat siapa yang memanggilku. Dan ternyata dia adalah salah seorang sahabatku yang sudah almarhum. Sampehan kan? Mm, sampehan kan? Tanyaku sambil merinding. Iyo, Ini aku. Awakmu kok sampai ke sini? Nah, aku sebenarnya nanti. Ini kampungnya wang mati. Sengwis almarhum. Setelah aku berbincang-bincang dengannya, ternyata rumah di sana ada yang bagus dan biasa-biasa saja itu. Di amalan selama hidup dan kiriman doa dari sanak saudaranya yang masih hidup di dunia. Di sana aku dipertemukan oleh banyak orang yang aku kenal dan aku juga dipertemukan dengan keluargaku. Katanya, jika ingin bertemu siapa saja bisa, asalkan orang yang dimaksud sudah meninggal dunia. Berapa senangnya aku bisa bertemu dengan semuanya. Aku sampai lama tinggal di sana dan lupa aku sedang berada di dunia yang tak seharusnya aku berada. Lalu setelah rasanya lama sekali di sana, tiba-tiba aku ingat dengan keluargaku di rumah dan ingin pulang. Lalu aku berpamitan ingin segera pulang. Aku tak pamit yo, anak bujuku memang ku nanggulai aku. Enang wah, sak suwi-suwi awakmu ni kene, saya kelibatan ni duniamu Lalu aku diantar oleh salah seorang yang tidak bisa aku sebut siapa Lalu aku seperti tersadar jika aku masih dalam perjalananku pulang ke rumah Walaupun rasanya aku sudah sangat lama sekali di sana Namun ada sebuah pertanyaan di hatiku yang belum terjawab Jika semua orang yang sudah almarhum berada di sana Maka siapa hantu-hantu yang selama ini aku temui? Akankah mereka arwah yang masih penasaran di dunia? Ataukah jin yang wujudnya meniru manusia yang meninggal di tempat-tempat tertentu agar seakan-akan arwah mereka penasaran? Namun aku enggan mencari tahu jawaban itu. Karena semua itu tinggal urusan pribadi masing-masing. Dan aku tidak mau menggali lebih jauh. Yang penting kita tidak saling mengusik kehidupan satu sama lain. Demikian cerita misteri yang bisa aku bagikan. Wahyu Subuh dari Raworejo. Salam jimat, salam jimatres. Au